A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayyatin wa a'udzubika rubbiyya khobiyadh dunun. Rabbisrohli shodri wa yassirli amri waahlul lugdata min lisani yafqahu warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Abu Marlo dalam Cahaya Hati ANTV. Mari kita jadikan Al-Qur'an sebagai lifestyle hidup kita. Oke, pemirsa, beberapa episode yang lalu kita sudah membahas tentang Al-Qur'an dan hari ini kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan membahas tentang tujuan hidup tujuan hidup jadi di episode-episode episode yang lalu kita sudah membahas tentang fungsi Alquran untuk apa kita hidup nah tapi ada satu pertanyaan lagi kita ini hidup ini tujuannya mau kemana gitu nah bahwasannya manusia dilahirkan ke muka bumi ini dia hari ini contoh saya dan pemirsa di rumah hari ini kita lagi dalam posisi hidup begitu ya oke okay. Hidup ini memiliki waktu dan waktu ini pasti nanti pada akhirnya kita semua pasti akan mati di sini. Nah, oleh karena itu, apa sih sebetulnya tujuan hidup kita? Mau kemana ini eh, kehidupan kita ini arahnya mau kemana? Nah, oleh karena itu, seperti biasa, bahwa hidup ini perlu yang namanya pedoman. Dan seperti pemirsa ketahui dan sudah kita bahas sebelumnya Pedoman hidup kita ini ada di Al-Quran dan As Sunnah. Oleh karena itu, mari kita buka Qurannya Dan pemirsa, silahkan ambil Al-Quran terjemahannya Silahkan ambil catatannya Karena kalau ini tidak dicatat, pasti bisa lupa Kenapa? Karena yang nyatat aja lupa, apalagi yang tidak mencatat Oke? Okay? Mari kita dengarkan dan kita simak surat 45 ayat 20 Silahkan A'ububillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Hada bacairul nasi wahdu wa rahmatul lqomiyutin. Okay, luar biasa, enak sekali suaranya. Tapi kalau kita tidak mengerti, ya lebih baik kita mengerti. Mari kita lihat terjemahannya. Al Quran ini adalah Pedoman bagi manusia, ya. petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, oleh karena itu tidak bisa tidak, pemirsa di rumah bahwa pedoman manusia ini adanya di dalam Al-Quran, begitu. Berarti tidak bisa tidak, ketika kita hidup, kita di dalam sebuah perjalanan menuju sebuah kematian, ini harus memiliki pedoman. Dan kenapa tadi saya katakan ambil catatannya Karena apapun yang kita pelajari ini ada firman Allah yang mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim waqulusogiri wa kabiri mustator. Ah, apa itu? Mari kita lihat. Surat 54 ayat 53. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim wa kullu sadirun wa kabirun okay, mustaqab mari kita simak. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Nah, oleh karena itu urusan besar, urusan kecil semuanya harus tertulis. Makanya ambil catatannya, silakan catat supaya ini bisa kita pelajari setiap hari dan diulang-ulang. Nah, oleh karena itu hidup sampai mati pedomannya adalah ada di dalam Al-Qur'an. Telah kita bahas kemarin bawa Al-Qur'an inilah yang akan menjadi pedoman hidup manusia dan tugas kita di muka bumi ini yuk kita simak lagi surat 51 ayat 56 silakan Surat Az-Zariyat 51 ayat 56 Bismillahirrahmanirrahim wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun para jemaah ya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Nah, bahwasanya area perjalanan ini ini adalah hanya untuk menyembah Allah atau hanya untuk beribadah kepada Allah. Tapi pertanyaan besarnya terus tujuan akhirnya kita ini mau ke mana? Apa yang harus kita gapai? Apa yang harus kita cari di dalam kehidupan kita ini yang suatu saat nanti akan ada batasnya. Dan ingat batas ini pasti akan selalu ada Bahwasanya Allah mengingatkan Mari kita lihat lagi surat 29 ayat 57 Kullu nafsin da'iqatul maut tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati Oke, tahan sebentar tiap-tiap yang berjiwa pasti merasakan mati. Artinya apa? Manusia dilahirkan ke muka bumi, dia harus beribadah dan dia punya batas waktu. Dan batas waktu ini namanya adalah kematian. Jadi Allah berfirman di sini bahwa tiap manusia ini pasti mati dan di dalam kehidupan ini dia harus melakukan ibadah. Lanjut dulu ayatnya. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Ah, oleh karena itu pemirsa, berarti tidak bisa tidak hidup kita ini harus punya tujuan kita dihidupkan untuk ibadah kita memiliki batas waktu tapi tujuannya sebetulnya mau apa nah pertanyaannya tujuan kita A apakah tujuan kita ingin surga B apakah hidup ini hanya untuk mencari pahala atau C nah ini yang akan masih jadi pertanyaan besar Oleh karena itu yang banyak terjadi ketika manusia hidup di sini saya akan mengklasifikasikan bahwa Islam di Indonesia itu minimal itu ada tiga bagian ada tiga bagian gitu ya Nah yang pertama itu nomor satu Mari kita lihat surat 5 ayat 104 silahkan bismillahirrahmanirrahim Wahai! Jika diberitahu, Menguatkan Allah, kepada apa yang Allah turunkan, kepada Rasul, mereka berkata: "Menurut kami, kami telah bertemu dengannya ayah kami, Mari kita simak terjemahannya. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Oke, nah jelas di sini Allah berfirman mengikuti Allah dan Rasulnya. Dan pemirsa, ketika ada firman yang suruh mengikuti Allah dan Rasulnya, tentu apa yang harus kita lakukan? Tujuan hidup kita ini mau ke mana? Di awal lagi boleh silahkan. Apabila dikatakan kepada mereka. Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Hmm. Mereka menjawab, "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya." Oke. Okay. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka itu walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Ah. Artinya apa? Di ayat ini ingin menerangkan bahwasannya ada segolongan orang yang sekarang ini beragama Islam, tapi dia ini hanya mengikuti nenek moyangnya. Jadi sebagai contoh begini, kalau saya ditanya, Abu Marlo agamanya apa? Islam. Kenapa saya Islam? Karena memang ibu saya Islam, bapak saya Islam. Jadi saya otomatis Islam. Nah, tapi ketika saya ditanya Islam itu apa, detail Islam itu apa, saya mungkin hanya bisa menjawab, yang penting saya sudah Islam. Artinya apa? Yang pertama, boleh jadi ini keislaman kita ini baru hanya keislaman keturunan. Atau, yang kedua, boleh jadi ini baru hanya Islamnya ini Islam versi KTP, begitu kenapa karena boleh jadi kita ini tidak mengikuti Allah dan Rasulnya hanya mengikuti apa yang sudah diikuti atau apa yang diajarkan oleh nenek moyang kita yang belum tentu nenek moyang kita mendapatkan petunjuk nah oleh karena itu hari ini yang paling terpenting adalah tujuannya itu yang harus menjadi kita harus menjadi Islam yang C ini nih apa itu tidak bisa tidak kita ini harus kembali sesuai dengan keinginan Allah karena kita akan kembali kepada Allah sehingga tujuan hidup kita ini tidak bisa tidak hanya untuk mencari ridho Allah nah, Mungkin tadi di antara pemirsa Ketika saya tanya tujuan hidup kita ini Pengen dapat surga atau pengen dapat pahala Mungkin ada yang berpikir saya pengen surga Atau saya pengen pahala Saya pengen surga atau saya pengen pahala Nah tapi mari kita simak baik-baik Dan mari kita renungkan baik-baik Ketika kita tidak mendapatkan ridho Allah Ketika kita tidak mendapat keriduan Allah Apakah mungkin kita akan mendapatkan surga Apakah mungkin kita akan mendapatkan pahala Nah, Sebagai satu contoh ada satu gambaran begini. Andai kata saya sekarang mengatur jalan di jalanan. Setiap hari saya akan mengatur mobil, terus mengatur mobil dan suatu saat nanti di akhir bulan saya datang ke kantor polisi begitu, terus saya minta gaji. Kira-kira menurut pemirsa di rumah saya dapat gaji dari kepolisian nggak? Atau menurut teman-teman di sini dia dapat gaji dari kepolisian gak, saya? nggak saya? Enggak dong. Karena kenapa? Udah jelas. Saya tidak ada yang memerintah, saya ngatur jalan, bu 24 jam itu saya tidak akan dapat gaji. Kenapa? Tidak ada perintahnya. Nah, oleh karena itu, ketika ada seorang polisi yang jelas dapat perintah, yang jelas dapat SK-nya, yang jelas juga pakai selagam, gitu, sesuai aturannya, dia mengatur jalan, dia pasti pasti dapat gaji dari kepolisian. Nah, begitu pula kita. Jangan-jangan hari ini kita beribadah. Jangan-jangan hari ini kita sudah merasa melakukan sesuatu yang Allah inginkan, tapi padahal sedikit pun tidak diperintahkan oleh Allah. Jangan-jangan apa yang kita cari belum sesuai dengan ridho Allah. Pertanyaannya, berarti hidup kita ini ingin mendapatkan apanya Allah? Kira-kira menurut teman-teman di sini ingin mendapatkan apanya? nya? Ridho. Jelas. Cuman pertanyaannya, ridho itu apa sih? Kira-kira ridho Allah itu apa? Arti ridho itu apa? Karena mungkin banyak nih diantara teman-teman di uh, teman -teman sini atau siapapun atau pemirsa jawaban ini sudah menjadi jawaban yang menjadi pakem hidup menja ingin mencapai Ridho Allah Ridho Allah tapi padahal begitu ditanya apa itu Ridho Allah yang penting Ridho Allah Ah, bahwasannya Ridho itu asal kata dari kata al-tarodin Ridho itu artinya disukai oleh Allah nah, jadi hari ini bahwasannya tujuan kita ini harus menggapai Ridho Allah atau disukai oleh Allah Ah, oleh karena itu Allah berfirman di dalam ayatnya Mari kita simak baik-baik surat 4 ayat 114. Silakan. A'udzu <tuh> billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min hum illa man amara bi shadaqatin aw ma'un. Ina man amar b-cadqaatin atau ma'arufin atau islahin binaanas, wmaiiyafgalanikatigha al-ardatillahi, fasanfanutihijaranggima. Okay, yuk kita simak terjemahan ya. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka hmm. kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, okay. atau berbuat ma'ruf, okay. atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Okay. Nah, lanjut. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keriduan Allah, nah. Tahan dulu Barang siapa yang berbuat demikian Ketika manusia ini berbuat apapun hanya untuk mencari ridho Allah Lanjut ayatnya Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar ah, Berarti ketika ridho Allah ini digapai Baru Allah akan memberikan kita pahala di sini. Artinya apa? Berarti kehidupan ini tidak bisa tidak bagaimana kita ini harus disukai dulu oleh Allah Baru Allah akan memberikan pahala kepada kita kepada manusia kepada hambanya Nah, oleh karena itu, jangan sampai sekarang kita ibadah hanya untuk mengejar-ngejar pahala, tapi jangan-jangan apa yang kita lakukan tidak disukai oleh Allah. Ah, berikutnya mari kita simak lagi surah 98 ayat 8. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa Tegernilah di bawahnya, tahtihal bawahnya, di bawahnya, abada bawahnya, anhum bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, Rabbah bawahnya, mari kita simak baik-baik balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga di bawahnya, okay, tahan dulu sebentar di sini ada kalimat balasan, balasannya adalah sur, surga. Berarti pemirsa, surga ini adalah suatu balasan. Berarti balasan itu adalah sesuatu yang kita lakukan terus kita dapat balasannya. Begitu. Nah makanya lanjut ayatnya. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, hmm. mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Oke. Okay. Allah ridho terhadap mereka. Tahan dulu, Allahnya harus ridho dulu nih. Allahnya harus suka dulu nih baru ketika Allah Ridho lanjut ayatnya Allah Ridho terhadap mereka hmm. dan mereka pun Ridho kepadanya Oke lanjut yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya Oke nah berarti surga dan pahala ini adalah balasan Allah bagi orang-orang yang mencari hidupnya sehingga Ketika kita hidup ini tidak hanya untuk mencari ridha Allah, bagaimana kita akan mendapatkan surga, bagaimana kita akan mendapatkan pahala. Oleh karena itu pemirsa, mari kita hidup ini hanya untuk mencari ridha Allah. Berarti hari ini kita dapat kesimpulan bahwa tujuan hidup kita ini hanya untuk mencari ridha Allah. Bukan mencari apapun, hanya untuk mencari ridha Allah. Kenapa? Mari kita simak satu ayat ini, surat 39 ayat 2, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna azza ilaika alkitab bilhakti. Fagbudillah. Fagbudillah ha mukhlis allahul diin. Okay, mari kita simak. Terjemahannya. Sesungguhnya. Katakan. Nah, Ada kalimat sesungguhnya nih. Penekanan. Sesungguhnya. Lanjut. Kami menurunkan kepadamu Kitab Al-Qur'an dengan membawa kebenaran. Oke. Al-Qur'an sebagai pedoman. Lanjut. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Oleh karena itu tidak bisa tidak Qur'an ini sebagai pedoman dan kita harus semurni murninya. Beribadah hanya untuk mencari ridhoan Allah dan ini kita ulang-ulang ketika sholat. Allahu akbar, inna sholati, wa nasuki, wa mayya, wa mu'mati, lillahi robbil alamin. Jangan sampai kita uh, berbicara mengatakan bahwa di setiap sholat kita ini hanya untuk mencari Allah, mencari ridho Allah. Tapi ketika apapun yang dilakukan setelah sholat, apapun yang dilakukan ibadah, tidak mencari kita itu cuma ada satu. Kita dilahirkan ke muka bumi hanya untuk beribadah dengan pedomannya Al-Quran dan asunah dan tujuan hidup kita ini akhir dari semua tujuan hidup kita ini hanya untuk mendapatkan predikat disukai oleh Allah atau diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu pemirsa Mari kita memantapkan lagi ibadah kita Mari kita selalu memurnihkan lagi ibadah kita tidak lain dan tidak bukan tujuan hidup kita hanya untuk mencari Ridho Allah itu saja yang bisa saya terangkan hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan pemirsa, mari kita jadikan Al-Quran ini selalu sebagai lifestyle hidup kita dengan selalu dibaca, pelajari, fahami, amalkan, dan siarkan. Wabillahi Taufiq wal-Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.